Ia, oh ah ia, h a d i r i n yang mulia, marilah kita m e n y เร a k mau i บฟั h คำอวยพรจากท่านผู้เข้าร่วมงานที่สูงศักดิ์ท่ k นผู้เข้าร่วมงานที่สูงศักดิ์ขอให้เราได้รับฟังคำอวยพรจากท่านผู้เข้าร่วมงานที่สูงศ้มีคนมาทน السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. م ن ي ا ه ِ ه ِ ا ل ل ه ف ل ا م ض ل َّ ل ه و م ن ا ي ض ل ل ف ل ا ه ا د ي ل ه و أ ش ه د أ ن ل ا ل ل ه إ ل ا إ ل ا ل ل ه و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه و أ ش ه د أ ن م ح م د ح َ م َ د ه و ر س و ل ه ا ل ل ه م ف َ ص ل و س ل م و ب ا ر ك و ت ر ح م ت ح ن ن ً ا ل ى أ ب د ك و َ ر س و ل ك س ي د ن ا د م ن ل ا و َ م َ و ع ل ى ا ن ه و م ص ح ا ب ه ومن ت ب ع ه ل َ ى م ا بعض حضرات الأفاضل سادة ا ل أ ل م ا ء والمشايخ ع ل ى ع ز ي ز وفي المقدمة صاحب الفضيلة ش ي ف و بسندرين الرسالة كي هيدي محمد معروف وشيخو بسندرين السيدة الكريمة. Aina Aina ilmaliyaahha ah uh yang terhormat dan yang saya hormati para tamu-tamu khususnya dari negara sahabat para ibu para bapak saudara-saudara sekalian teristimewa para wali santri dan santri-santri pondok p e s a n t r ok e n Arisalah Salfi a terpadu. l u a r g a besar Pondok ok Pesantren Ari Salah yang saya cintai Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini Soan w dalam komplek s yang luar biasa Dari Pondok ok Pesantren Salafi Terpadu Ari Salah Dalam rangka haul dan k hataman, mudah-mudahan berkumpul kita di tempat yang baik, dalam rangka yang baik dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Taala, barokah dan manfaat f i d i n i w a d u n y a w a a k h i r a h Ibu-ibu dan bapak, -bapak sekalian. ม o นมาฟเซย์ a uh ูด d u บุกันค่าเน่าอิ i ิด้วยน์ a เปียนส์มัวแต่บีค่านะเซย์มุกินทร์ทร์ e พงาลุกด้วยน n เท e นด์มัสซาส์แกรังดิมาน่ a หร a งบั a ชัก k ุกักคอร์ซีดิเซย์เคเปง n นยูบายนน i ดะ Ternyata memang enak kursi itu. Saya khawatir jangan-jangan saya nggak mau turun ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang t e r h o r m a t malam ini sungguh mengembirakan dan mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagi saya yang kedapuk untuk mau itu Hasanah agak repot ini. karena ada dua acara yang dijadikan satu acara khaul dan kataman kh h syukuran kelulusan dan prestasi anak-anak santri ini dua acara yang saling bertentangan dijadikan satu karena h a u l itu adalah peringatan kewafatan jadi n d a k boleh cengengesan Kalau kol kok cengengesan artinya ya kuale udle karena ini mengenang para ulama masayah pesantren luhur Lirboyo ini yang sudah sumarin sehingga kita harus prihatin sementara acara kataman syukuran ini harus bergembira karena mensukuri y prestasi yang sudah dicapai. Jadi ini bagaimana yang satu harus perhatiin susah, yang satu harus gembira. Dibarengkan jadi satu. Tapi melihat kreatifnya pengasuh o n d o k s a n d a n ini, saya yakin ini bukan tidak disengaja. Karena memang kehidupan kita การทดลองวิทย i ศา i ตร์ของเราน a ้นถูก a ำ i ัด l a กการ a ริ่มเรี a นจนถึงวันเกิดมิลล์มัฮดีอิลลัล a ัฮ k ดีมีคนคิดว่าทำไมอัลล a ฮ์สุลลัลลอฮฺ l ลถึงถึงถึงถึงถึงถ i งถึ a ถึ a ถึง n ึงถึงถึงถ a ง i ึงถึงถ Mentara kiai-kiai yang diperingati bukan hari lahirnya tapi hari wafatnya, atau mungkin tidak ada yang berpikir ke sana, karena orang Indonesia memang sudah lama tidak berpikir. Kalau kita pikirkan, memang berbeda. Meskipun kiai-kiai itu adalah pelanjut perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. tapi keduanya berbeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kelahirannya sudah m e r u p a k a n fenomena alam kita mempelajari sejarah Rasulullah bagaimana kelahirannya ditandai oleh fenomena-fenomena alam yang menunjukkan bahwa inilah manusia pilihan Tuhan yang akan memerangi kegelapan Sementara penerus perjuangan Rasulullah para kiai ini, di samping tidak maksum, itu belum bisa kita nilai sebelum tutup buku. Karena pengalaman menunjukkan, banyak sekali kiai yang asalnya h e b a t h i b a t h i b a t h i b a t h b a t sudah mendekati wali ngobos. Banyak kiai yang sudah kita puja-puja sebagai a l m u a r r u m dan yang luar biasa, tiba-tiba tidak tahan melihat godaan duniawi dan tidak pantas lagi kita s e b u t a Sehingga kita harus tunggu sampai tutup. ถ้า a ุ้น a ม่สั้นๆอย่ i งคุณอาดุลการีม k ุ a i m a ุกิคุณมาฮ sampai dengan wafat beliau beliau mencurahkan mewakafkan dirinya untuk masyarakat untuk umat k a n itu sudah terbukti sampai beliau wafat maka patutlah beliau-beliau bel kita peringati untuk menjadi teladan bagi kita semua karena itu Ayah saya almarhum k h i v s i Mustafa itu manti-manti, manti-manti itu pesan-pesan kepada saya, jangan sekali-kali terlalu memuji mengkultuskan orang yang masih hidup, jangan-jangan di tengah jalan ngobos. Tunggu dulu konsistensinya, istiqomahnya sampai di mana. Karena banyak sekali bajingan kemudian menjadi orang yang sangat salah. Tetapi banyak kiai yang kemudian menjadi preman. Kok ditepu ini? Jadi h a l ini. mengamati beliau-beliau bel yang telah terbukti selama hidupnya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan, Dan khal begini di samping kita harus perhatiin. p r i h a t i n yang pertama yang khusus untuk diri kita sendiri. Dalam acara khal kita harus berpikir sekarang saya mengholy nanti saya diholy apa enggak apakah gitu? nanti saya seperti ayam kelindas mobil gitu aja orang k e g e r sebentar terus sudah ataukah orang akan mengholy setiap tahun ini keprihatinan yang pertama keprihatinan yang kedua Sehubungan dengan s ul a uh b d a Rasulullah s ลล l ฮฺ l ล a ะ a ิ in, ้ a h ะลัยวะ l ัลลัมที่ n ีการป a ะกาศว่าอิ a นั a ลลอฮฺ a ายันต์ทั้งสี่ด้วยอัลมาอินทิซานมินซุดุริลอัลลามะว่าอินนั่มายันต์ทั้งสี่บิคับดิลอุซามะว่าอินนั่มายันต์ทั้งสี่บิคับดิลอัลลามะค่าอิ ไปเรียนร a ้ก ul ับคนอัลล a มุนไปฟิริเ i ียนไปเรียนรู้กับคน a ัล a ีมันอิทักดานนัสุรูอุษันจุฮัลันฟาสุอิลูฟาอัฟต้าว์บิกรีอิลมินฟาดัลลูฟาดัลลูอาลกามะกาลารัสูลุลลอฮ์ซลละอาห์วะลิย์ะซัลลัมซาบดะรัสูลุลลอฮ์นี้ไม่ดั่นไม่ดั a นไม่ดั a นไม่ด Jadi Allah taala itu tradisinya mengambil ilmunya tidak didodosi dari dadanya orang alim. Ilmunya Ki a Abdul Karim diambil, ilmunya Ki di a il, il y m a z u k i di diambil, ilmunya Ki a y Makhrus diambil dari dadanya tidak. Tapi tradisi Allah adalah biqdil ulama dengan mengambil sekaligus orang alim itu sendiri. Kiai Abdul Karim diambil dengan ilmunya Kiai m a s u k i diambil seilmunya ilmu Kiai Makhrus diambil b e s e r t a Kiai Makhrusnya sampai nanti kalau sudah tidak ada orang alim lagi orang-orang orang akan bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang bodoh fa su <t> uh> ilu fa aftal maka orang-orang bodoh itu akan berfatwa seenak u d u l n y a sendiri padalu l sesatlah mereka waadalu dan menyesatkan anda bisa saksikan sekarang terutama kalau bulan Ramadan banyak kiai tiban di televisi mereka ditanya apa saja bisa menjawab apa saja karena ngawur فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ إ Mereka b e r f a t w a tanpa i l m u Lalu mereka sesat Dan menyesatkan Kalau mereka sesat sendiri Tidak apa-apa Menyesatkan ini yang m e n y e s a h k a n orang Kita p e r h a t i n p r i a g u n g p r i a g u n g yang seperti Abdul im, uki, k i a b d u l Karim, Kiai Mazuki, Kiai Makhrus Sudah tidak ada lagi การุษน ok ์ข้าอิฟ i ฮ์อิมามถูกพิจ l รณาโ a l อัลลอฮฺท่านการุษน y ข้าอิฟุ i ัดฮะซิมถูกเรียกนั่นคือคนที่มีความสุ a และมีความสุขอย s าง a ้อยก็ได้รับการช่วยเหลื r จากพระเจ้ r ตอนนี้คุณกำลังมองหาคนที่เห a r อนข้ a อิ Ini hal kita harus perhatiin. t a k i sekaligus hari ini kita bersyukur karena ada tekad yang besar dari keturunan kiai-kiai yang kita h a l l i untuk menjawab apakah pendahulu-pendahulunya ini akan ada yang meneruskan ataukah tidak? Saya sangat senang sekali dengan Arisalah di sini, karena saya sudah lama mengkritik habis-habisan sistem pendidikan kita, yang menurut saya, tidak tahu menurut s a m p a a n berbeda tidak apa-apa ini negara demokrasi. Menurut saya. Ini adalah pendidikan yang diterapkan di Indonesia sampai sekarang adalah sisi pendidikan warisan kolonial Belanda. Sampai sekarang bahkan menteri-menternya juga masih membebek apa yang digariskan oleh kolonialis Belanda, mendikotumikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama ilmu umum dan ilmu agama yang aneh bin ajaib kita sendiri dari k a l a n g a n pesantren yang mempunyai kitab yang tidak mendikotomikan ilmu tidak mendikotomikan pendidikan kita ikut latah menatakan pendidikan agama dan pendidikan umum padahal ini siasat Dari kolonialis Belanda kita dipecah menjadi dua. Ini yang agama ke madrasah, ke pesantren. Ini yang umum SMP, SMA, perguruan tinggi. Akibatnya yang di SMP, SMA nggak ngerti akhirat, yang di madrasah dan pesantren nggak ngerti dunyong, makanya jangan heran kalau banyak kiai yang dimain-maini sama ahli dunyong, <SILENCIO> karena kiainya nggak tahu dunyong, e h l a s saja, k h l a s n y a nggak taktis sama sekali. ngelawan orang d u n y a dilawan dengan khusnuz don dengan ikhlas yang tidak taktis ya sudah Allahu Akbar empat kali <tik> kita jadi terseplit menjadi dua terlepas dari sistem imamah di Iran terlepas dari aliran Syiahnya kiai kiai di Iran yang sering disebut Ayatullah itu tidak hanya bisa diajak bicara soal fikih, soal tafsir, soal hadis, tapi bisa diajak bicara soal politik, budaya, militer dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menggunakan p e a t o a n kitab kuning yang tidak membedakan agama dan umum. tetapi fardu ain dan fardu kifayah saja. Anda boleh lihat di Ihya k itu di sana Imam Ghazali juga tidak d i k u t o m i k a n antara umum dan agama. Hanya fardu ain dan fardu kifayah. Berarti semuanya fardu. t h l a b u l ilmi f a r a l a l i muslimin m u s l i m a i Akibatnya kita tertinggal sangat jauh. Fungsi-fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun kita bagian dungo, tidak boleh ikut ngatur s a m p e a n Pesantren 32 tahun bahkan lebih dari itu, seperti di pinggiran seolah-olah tidak ikut memiliki Indonesia, karena dalam apa-apa nantilah bagian dungo saja. anda buka koran koran อะ a saja ะ u k a b a ก i a n i k l a n t i d a k ada d i c า r i l o w อง g a n p e k e r j a a า d i ิ a r i l u l u s a n p e s a n t r e n นเตรนมีเพราะน a ่นคือข้างเอข t ันดิไม b ใช i a ้า u ดุ a ยองแต่ถ้าช i วิตนี้ n ั้งแต่ออร์เดอร์ใหม่ก็อย่า itu didominasi oleh kehidupan yang sangat-sangat duniawi, yang sangat materialistis. Saya kagum tadi beliau dari Jepang bahkan tidak menginginkan materi. Ya pantas kalau Jepang tidak menginginkan materi karena orang Jepang memang sudah kaya. Kita yang diagama tadi ya, ya dikotak diagama untuk a k h i r a t ini bagaimana bisa melawan lingkungan yang duniawi sekian p e s a n n y a omong kosong omong kosong dunia yang dikuasai oleh materi, oleh kehidupan duniawi. Bagaimana orang yang berpikir tentang akhirat bisa hidup di tengah-tengah itu tanpa terpengaruh? Omong kosong. Seorang modin saja, modin itu akronim dari imam modin, pemimpinnya agama di desa itu namanya modin. Modin saja di bawah sadarnya ini sudah materialistis. kalau dia diundang orang kaya tahlilnya s e r 0 b u kali kalau dia undang oleh orang marat cuma baca kulhu lalu tunggu seorang m u b a l i k habis dakwah mengajak visabilillah pulang tangannya digini-ginikan lihat tipis tebalnya amplopnya ngaku atau tidak ngaku kita kalah. kalah lihat saja sekarang bagaimana keranjingannya santri-santri ketika ada tawaran menggiurkan saya terus teringat kok Muhammad bin Malik sudah meramalkan jauh ratusan yang tahun yang lalu คุณตากิจหินว่ามัลลันมันนะฮะโ kok bisa mannahat itu kan orang N.O. itu k a m u จหินว่ามัลลันมันนะฮ a n ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ a ๆๆ a ๆ u ๆๆๆๆๆๆๆ a ๆ l ๆ l l a h ๆ a ๆ yang masih dilanjutkan oleh pendahulu-pendahulu kita seperti k y a i Abdul Karim, k y a i m a k r f k y a i Mazuki, k a y a i Mahrus, kaya itu dari dalam, bukan dari luar. Tapi sekarang coba sampean sebut siapa yang kaya dari dalam diantara kita. Sekarang siapa di antara sekian banyaknya yang kiai sekalipun yang berani menirukan doanya Kanjeng Rasul sallallahu a l a was i wasallam. Ah doanya Kanjeng Rasul. Bukan ijazahnya saya Abdul Qadir Jailani ah saja. Bukan d u um um ah uh n g a n y a Mbah Donglo. Kanjeng Rasul. d u n g o umatnya ndak berani mengikutinya. Allahumma ahlini miskinan wa amitni miskinan wa s y u h n b a r s u r n i masa berani sampai doa begitu ya Allah berilah aku kehidupan miskin mati miskin kumpulkan aku bersama orang-orang miskin berani berdoa begitu ndak ada yang berani Ken a a p karena kita tidak dalam posisi Rasulullah Rasulullah dalam posisi kaya kuat miskin kuat Karena beliau kuat miskin dan kuat kaya maka beliau bisa memilih saya memilih miskin saja. Tapi kita kaya ndak kuat, miskin terpaksa. Tidak dalam posisi bisa memilih. Karena karena kita ndak bisa dalam posisi memilih. Kita hidup sederhana ndak bisa. t a w a к a л ไม่แข็ k u ก t sabar tidak ้ a ากัน a ลยอย่างต้องทำให a ร a ยจ้ j a ะรวยที่แรกนี้ a i กศึกษานักศึกษานักศึกษานักศึกษานั a l ึกษ a s ั d ศึกษานักศึก a านักศึกษานักศึกษานักศึกษานักศึกษานักศ U ah, l u l u s ล n a ลุลุสันอาริสาลาซาลาฟีที่ a ั a ผ a ด a ิศวะ i าษาแ a น a าริ a ภาษาญ a ่ a ุ่ a ภ a ษาอาหร p a n g ส e ัดสัง a ล a งจางนั้นจางนั้นจับจับบุกคับจารนั่นที่จับจ t บทุบข้าแต่ไ y i d i n a Umar, ต ا ز a w a d u koblaan t u s a w a d u berbekalah dulu sebelum kalian dijadikan pemimpin sekarang banyak orang yang terpaksa karena sudah dipemimpinkan sebelum masanya ada yang dipemimpinkan sebelum masanya akhirnya tidak tahan lama seperti buah karbitan dipaksakan untuk matang akhirnya matang tidak mentah tidak jadi nanti anak-anak siap dulu siap dari segala macamnya jangan sampai menjadi benalu jadi orang kaya dulu Kalau ndak bisa kaya di luar, kaya dari dalam. Sehingga kalian tidak membutuhkan siapapun kecuali Allah Taala. Hanya orang yang tidak butuh kepada siapapun kecuali Allahlah yang sebenarnya kaya. Hanya orang yang tidak mau ditindas oleh siapapun kecuali Allahlah orang yang merdeka. sampai teserah er mau ahli bahasa n r ัง bahasa าแ n d a r i n bahasa a r a b bahasa ี e ป a n g silahkan tapi t a n a m k a n i n ด di dada a n a k a น่า s e k ร l i a n jangan mau ditindas oleh s i a p a น u ว t e า m a s u k ย l e h diri s e n น i r i j a n g ต n mau ditindas dijajah siapapun kecuali oleh Allah Jangan takut kepada siapapun kecuali Allah. Jangan membutuhkan apapun kecuali Allah. Maka kalian akan menjadi sangat kaya, sangat merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa kreatif, bisa berpikir j e r n i h Bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang yang lain. Kalau seseorang alim tidak bermanfaat kepada sekelilingnya, maka apa bedanya dia dengan orang bodoh? Tidak ada bedanya. Yang membedakan orang alim dengan orang yang bodoh. Orang alim bermanfaat pada sekelilingnya dan orang bodoh hanya mencelakakan dirinya sendiri. Kembali, kenapa saya merasa bersyukur di sini? Karena Arisalah menjawab, tidak mau lagi didikotomikan. Kamu harus belajar ini saja, ini saja. itu umum jangan sentuh tidak di sini ada bahasa asing dipentingkan dan nanti santri-santri ini tidak hanya kenal Saudi Arabia t a tapi kenal Jepang di Jepang juga ada tokoh-tokoh agama Islamnya Saya belum pernah a y ฉ itu hanya mondok ok, ่า k dan b e t u l แ e ่ u l s a n t r i k e n d i l ไ n Saya n y a n t r i itu di Lirboyo yang pada waktu itu masih sangat-sangat kolot lah, mau c o k o r a n aja nggak boleh, mau t e m a j a l a h nggak boleh, d e l o g b a l b a l a n g a k boleh, celahan-anan nggak boleh. Sekarang k u s i t r i s dasinan bareng. Saya nggak pernah sekolah formal n d g a k pernah. Saya hanya di pondok l l b o y o pondok k r a p y a dan pondoknya ya saya sendiri dan t d a k pernah sekolah. Betul betul santri kendilen. Kok saya kok tiba tiba diundang ke Jerman, e r o Mungkin orang sana yang gila ya. <tuh> saya di sana itu. Hanya disuruh baca sair, itu kan gila. Jauh-jauh d i o n g k o s i mau mo dikonmoco sair. Ya saya ya meskipun nggak ngerti cara jerman, ya mau m o m a coco sair gitu aja. Bisa lihat eropa. Ketika saya mau berangkat ke eropa, saya itu gundah sekali. <tuh> Pikiran saya gundah. Wah, saya ini pada waktu itu r a m a d a n puasa-puasa kok mau pergi ke negaranya orang k a f i r ini gimana? Nanti sembahyang saya bagaimana, puasa saya bagaimana? Tahu-tahu begitu saya turun di Frankfurt, kemudian saya dijemput. menuju ke Hamburg, saya diundang di Universitas Hamburg. Di sana ada pusat studi bahasa Asia Pasifik dan bahasa Indonesia. Saya melihat tercengang sekali, Negoro yang saya bayangkan Negoro k a f i r itu ternyata ajaran Rasulullah SAW berjalan dengan tertib di sana. bersih, jalan bersih seperti di p e l terus tiap hari, jalan sampah tidak ada, bersih sekali. Padahal tidak ada satupun tulisan a n n a z a f a t u Minal Iman tidak ada. Di sini itu setiap pasar ada tulisan a n n a z a f a t u Minal Iman masih diterjemahkan bahasa Indonesia bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. itu sampahnya masya Allah kayak gunung. Disiplinnya, padahal mereka nggak salat. Kalau orang Islam disiplin sudah m a n t a s karena dia disiplin diajarin mulai tujuh tahun sudah salat kok. Tet subuh salat subuh, tet duhur salat u h u r t asar salat asar. Mereka itu disiplinnya luar biasa. setengah 12 malam sepi jalan peratan itu a i saya mau nyebrang tidak ada mobil l e w a ada saya mau nyebrang itu kok saya lihat kok banyak orang di sini kok pada berdirinda k nyebrang Kenapa orang-orang padak pada nyebang r ternyata di sana ada gambar orang berdiri merah artinya orang nyebrang nggak boleh Nanti kalau sudah hijau baru boleh. Tapi pikir saya, dong sepi nya kayak gini aja kok. Saya sudah ingin melayu saja k a y a nggak sabar, dingin waktu itu, dinginnya begini kok berdiri di trotoar nggak nyabrang nyabrang hanya nunggu hijunya a gambar orang di sana. Saya sudah mau lari saja, karena kebiasaan di Indonesia kan nggak urusan itu. Ada mobil banyak aja nyabrang Apalagi n gak g ada mobil Tapi saya malu mal Malu tidak kepada orang-orang orang Kepada anjingnya orang kafir ini Ada anjing itu begini aja Juga n gak mau g mau jalan Begitu hijau Anjingnya lari Saya mikir Masa saya kalah sama anjingnya orang kafir Bagaimana amanahnya? Kalau mengatakan jam 7, mereka jam t u Saya terkena ketika saya dari Jerman mau ke Prancis, PJKA-nya sana ya, PJKA-nya d a janji jam 6 persis. Saya datang ke stasiun jam 6 n satu menit. Kepancar ya, kepancar kereta sudah jalan, hanya satu menit. Kalau di sini sudah diumumkan di speaker, para penumpang harap lekas naik kereta akan segera berangkat, para pengantar harap lekas turun. itu bunyi terus sampai satu jam nggak jalan-jalan d e r e t a n y a penghormatannya terhadap hukum jangan kan nabrak orang nabrak pohon saja orang kena tilang dia harus mengganti keparahan pohon ini ketabrak mobil itu sampai seberapa penghargaan terhadap manusia luar biasa sopan santunnya saya itu di Frankfurt itu saya anggap di sini aja begitu turun saya naik pesawat sekian lamanya kecutan karena di pesawat tidak boleh merokok turun langsung saya merokok petugas datang itu dengan sopan sekali maaf anda merokok ya mari saya antarkan ke tempat merokok Saya terus d i a j a k kayak toples gitu sendirian rokok ini. Saya lalu berpikir, ini nanti yang masuk surga itu siapa? Apa yang sholat terus tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah? Ata yang melaksanakan ajaran Rasulullah tapi tidak sholat seperti mereka ini? Ini akibat itu tadi diiris-irisnya. Ini agomo, ini tidak, ini ini ini tidak. Akhirnya kita anggap g o m s o apa namanya urusan disiplin, urusan d u n a urusan kebersihan karena itu g o m s o kebersihan. ไ so so ah d a ได้จะ a ั่งวุโสหรอปัญญาดุนย a เรื่องการ a กียรต a ย o ต a อตัวมนุษย์ n ัญญาเรื่องกา a เคารพต่อประ a ทศชาติ a ุน a ์ท a ายที่สุดก็คือกิจกา i ก a จการกิจการก็คือความ a สียใจอย a กทำอะไรก็ยากเพราะว่าถูกบอก a ่าคนน a ้ a n coba misalnya Kiai Anwar ini ngempet ayam ke pasar coba pasti orang ribet itu ada Kiai kok n g e m p i t ayam lu Kiai kok ngempet ayam lu mau saya jual lu Kiai kok menjual ayam lu memang punya saya ayam k ya i jual ayam tidak boleh Kiai Kok di kaki lima, marung di kaki lima itu beli goreng bebek di pinggir jalan pasti ribut orang. Kiai kok marung di pinggir jalan, apalagi Kiai berpolitik. <Syukur> <Syukur> <Syukur> Ini akhirnya kita itu bertanggung sudah diiris agama dan umum. akhir dunia masih diiris lagi agama ini pun niru model modernisasi konon tren kecenderungan modernisasi itu adalah spesialisasi dulu kalau orang sakit apa saja dokternya cuma dokter itu saja dokter u m u m i u sakit gigi dokternya juga itu sakit p e r u t ya itu korengan ya itu k o p o a n ya itu Tapi ketika dunia semakin modern, itu ada tahasus, ada spesialisasi, ada spesialisasi THT, telinga, apa itu THT itu, hidung, tenggorokan. Jadi kalau sampai sakit gigi jangan ke dokter THT, ada dokter gigi khusus, ada dokter kandungan khusus, dokter anak-anak sendiri. sekarang lebih modern lagi lebih ditahsus lagi ada dokter THT anak-anak jadi misalnya k orang k o tuanya dan anaknya sama-sama koko itu dokternya dua ini habis anak saya saya dokter saya diperiksa oh e n d a ini THT anak-anak kalau sampean itu ada lagi dokternya sendiri Rupanya orang Islam di Indonesia juga terpengaruh dengan tren modernisasi ini. Jadi orang Islam pun sekarang model takhasus. Ada yang spesialisasi salat tok, dia sembayang. h Pokoknya sudah sembayang, h sudah merasa Islam lah. Ada yang spesialisasi haji. Pokoknya kalau sudah haji ya sudahlah, korupsi apa nggak a a p a l a h คอร์รัปชันเรื่องสันตุน t ์โย่ไม่ใช่เรื่องสันนั r โมซึ a งเรื่องส a น i ั a โ a ก็อาชีพนี a นั่นเองผม a ัง a ลว a n a ะมีการเฉพาะทางในเรื่องน u ้ดังน i ้นผมคิดว่าการที่จรเงเปอรารทมีการเฉพาะทาง้้งกรงกหระรรงน้ที่เพ Jadi tidak lagi teriris-iris gitu. Kita lalu menjadi orang yang sepotong-sepotong itu, baru dikumpulkan, baru jadi utuh. Tapi nanti kita menjadi orang yang utuh. Kiai itu juga bisa ngimami sembayang, h ngimami tahliil ya bisa. Diajak ngomong budaya ya jalan, diajak ngomong bahasa Mandarin karena mau bisnis. k y a i nggak apa-apa gitu. Mau b i s a bahasa Jepang karena mau alih teknologi sana canggih-canggih. Kita kalau ngomong sini c o r o Jowo, kono c o r o Jepang, wah itu juru bicaranya berapa itu tukang terjemahnya itu. Harus cari juru bicara yang mengindonesiakan c o r o Jowonya Kiai ini. Nanti c a r a Indonesia menjepangkan c a r a itu. Wah, jadi penterjemahnya banyak. y i a i yang ngomong aku harus g i n i saya akan begini, baru diterjemahkan bahasa Jepang. Orang Jepangnya kesel menunggu terjemahan o itu. a p i lulusan alisalah bisa langsung bicara bahasa Jepang. อ e ริกาโตไอซิมัสซาเป็นอย b า s นั้นนะเจอคนตัวส a ง i ็ a ามารถกัมเ a ี a กัมเซียนดังนั้ a นั่น t ี n นี่ a ม a n ี a ล a วที i ผมถามไปกับคุ n กุนง a ์คุณอันวาลก็รวมอ a ู่ในนั้นถ้าร้องเพลงไทยก็ร้องแบบโมเดิ Saya tanyakan bagaimana kok s a m p e a n kok, sampaian, kok ber... Oh iya itu kan kita harus semuanya menguasai ini zaman globalisasi. Wah. Jadi mudah-mudahan ini nanti yang menjawab. Jadi itu satu kritik saya terhadap pendidikan nasional. Kritik saya yang kedua. Sebelum saya sampaikan kritik saya ini kepada sistem pendidikan nasional, saya akan tanya kepada anda sekalian, logiskah, mantikikah apabila saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin sekarang ini, pemimpin kita sekarang ini adalah produk dari pendidikan kita selama ini, logis apa enggak? bahwa pemimpin-pemimpin saat ini adalah produk hasil dari pendidikan kita selama ini. Sampai s e t u juga itu. Kalau setuju, pertanyaan berikutnya, sudah puaskah anda dengan pemimpin-pemimpin s a m p e a n yang sekarang ini? Kalau anda tidak puas. Tapi sistem pendidikannya masih tetap begini sampai kiamat kurang dua hari Anda akan tidak puas terus. Pendidikan selama ini, pendidikan itu menurut ahli pendidikan saya enggak saya ada pondok pesantren yang bagus s a r i ini sama. Menurut konon kabarnya ya, pendidikan itu harus Paling tidak tiga hal: head, heart, hand. Kepala, hati, dan tangan. Ini kejuruan. Tapi apa yang selama ini kita dapatkan di dalam pendidikan kita? Yang di pelat e r l a t ini saja? Yang kepala toh? Ini tidak disentuh sama sekali. Jangankan k o k ini, ini saja baru kemarin disentuh. Pendidikan kejuruan baru kemarin. Ini sama sekali. Orang mengukur kecerdasan orang, mengukur hebatnya orang dari IQ (Intelligence Quotient). Kalau IQ-nya tinggi, hebat itu. Gustur itu ketika di KPU oleh Ikatan Dokter Indonesia, i d e n y a tertinggi 140. Pak Wiranto konon kabarnya 138, dua angka di bawah Gustur. Amin rais 109. Kabarnya gitu. Kalau orang itu ininya tinggi, wah. disanjung-sanjung. s a m p a n lihat saja rapot, saya nggak tahu rapotnya Ning Aina ini sinini, saya nggak tahu. Ini, nanti tolong apa namanya lihat saya pas apa namanya rapotnya. Rapotnya yang madrasahnya sendiri, jangan yang SMP, yang SMP gitu sudah, itu sudah patok bangkrong dari sananya dan nggak boleh diwawai. Paspornya anak murid sekolah. termasuk madrasah, madrasah di Indonesia itu paling unik. Ini Tuan siapa dari Jepang? Di Indonesia itu unik, ada madrasah ada sekolah. Kalau madrasah itu sekolah yang banyak tulisan Arabnya, kalau sekolah itu yang banyak tulisan Latinnya. Karena itu tokonya juga ada dua, ada toko buku dan toko kitab. Kalau toko buku seperti Gra Media, Gunung Agung itu yang menjual buku-buku yang banyak Latinnya. Tapi kalau toko kitab yang banyak Arabnya. n NO u n y a sendiri juga ada Roisam dan Ketua Umum, yang Kiai Roisam, yang agak-agak Kiai Ketua Umum. Ini unik, unik sekali. Jadi ada madrasah, ada madrasah, ada sekolah. Itu lihat silahkan dilihat rapornya yang madrasah sekalipun, t r rapot itu isinya prestasi di atas itu dinilai oleh gurunya secara teliti. Bahasa Inggris 5,7, Biologi 3 4 4,01, oh, sampai begitu. Matematikan nanti di bawah ada embel-embel Tajil b a h a s a a r a b n y a Kalau di surat kayak NB, kelakuan baik, itu bijinya tidak pakai angka, apalagi k u k pakai koma, bijinya A, B, C. Kelakuan baik di bawah itu bijinya A biji, dan hampir seluruhnya rapotnya anak sekolah Indonesia saya berani menjamin, berani bertaruh semua bijinya B semua, karena gurunya mau bikin A kok terlalu tinggi ya, C kok kasihan B aja. Ini artinya apa? Artinya kelakuan baik itu tidak perlu, tidak begitu perlu, k a c i m b a n g prestasi. Saya sering memprovokasi yang mempunyai sekolah sendiri seperti pesantren-pesantren. Kenapa tidak bikin rapot sendiri? Misalnya ilmu bumi, tafsir, t a w a d u k t a w a k a l sabar. Jadi terpadu betul antara mental ini dan ini. sekarang ini ini prestasi terus kalau prestasinya bagus semua ranking pertama orang tuanya syukuran senajan kelakuan baiknya tidak karuan akibatnya kita kebanjiran orang pinter yang tidak terdidik orang pinter yang tidak bermoral itu lebih celaka daripada orang bodoh lebih baik bodoh saja kalau tidak bermental daripada pandai tidak bermitra. Kalau orang bodoh mencuri itu gampang tangkap tangkapannya, gampang memasukkannya penjara. Dia mencuri bawa linggis, t o l a n g t o l a n g gampang kelihatan o h itu nyuri itu. Dapat ayam satu, cek cek, d o k masuk penjara. Tapi kalau orang itu pinter, dia tidak bawa linggis, cuma tanda tangan. c e t cek cek. ไม่ไ o ้เพ i ยงพ u n ศษสักหนึ่งพิเศษสัก a ินโดนีเซียมียาตันจิ a จิตจิตมียาตันและส o ่เละ a ู a คุมขังจึ a ดีกว่าโง่ๆด i กว่าพิ้นท์เตอร์แต่ไม่ได้เป็นมิตรเพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่าถ้าพิ้นท์เตอร์แ i ่ไม่ได้เป็นมิตรเพราะว่าไม่เคยส i มผัสเลยไม nggak nyai aina aina aina ulmar อุลมาร์ดิ a าบิ sendiri ผิดส่วนตัวเอง a ย่างเร i ยน a j a ค่ตั a d i ง a ดจําให้ได้ท a ้ง a d ดทั a d หมด a t ้งห a ดท r ้งหม a ทั้งหมด i ั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้ง b มดทั้งหมดทั้งหมด Guru selalu ngawasi, itulah yang namanya pendidikan. Selama ini kan apa yang dinamakan pendidikan ini sebetulnya pengajaran saja. Ada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu bahasalnya a ta taklim, pendidikan tarbiyah. Pengajaran itu hanya memberikan informasi. anak dikasih informasi ว่าโมฮั a หมัด i a h langsung dikasih informasi ล i ิรอม l ล a h ร r ร h m a n ัวด a อาป a ล u a ลฟ u อาทันทั้ a ตุ่ง a ด a ให e ข้อม a ลข n าวว่าบิ a n าฮิ a อห์มานร a n ิมา s a ัม e ิล a ั a ฮิร็อ e ิลอา a n มิมินัลจินนาทิบันนัสอาปาลคร a นแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต a l ต่แต p e ดีก ah, ah ันท ah. ัลพิยะไม่ใช่ก n รสอนนะแต a ถ้ a แค่การสอนก็ยังถูกก a ่าถ้า a ราใช้ค h ม a ิ a เตอร์ n อมพิ i เ o อร์ของผมนี่ว e าวล้ a ค่าม a กเ u ยเขาเรีย i a ะไรคัตุบุต a ษะเ t ราะผมใ s i h ้อม e ลเขา y รี a นคัตุบุติ a ะเขาเรียนอะไรอัลกออร์อั u ซ malah saya kasih ilmu catur itu, saya main catur sama dia kalah terus saya. lah <SILENCIO> kalau cuma pengajaran t o komputer s a y a lebih murah, nggak usah nginoni anak i t i n t e r sekali, bahasa Inggris tahu, bahasa apa saja tahu komputer saya itu. tafsir bisa, hadis bisa, a k h o i t bisa. luar biasa. cuma ya itu saya duduk di bawah dia a n g k r i a n g k r i terus di mejain, nggak punya sopan santun sama sekali. <laughs> karena apa yang masuk di memori dia tidak membuat dia menjadi or orang yang santun, o a n g e k a k a s begitu. lah apa bedanya manusia dengan b e k a k a s itu kalau memang hanya d i g i t u k a n t o k itu tidak dididik. Ibu-ibu betul kan kata saya. Saya kuatir kalau tidak mau turun ini. Keenakan duduk nyempuk sekali. <laughs> Jadi ini sudah jam setengah satu dan saya masih keenakan bicara karena. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengasuh pesantren, kepada pesantrennya sendiri. kepada wali-wali santri kepada santri-santrinya kepada keluarga besar podok ok n pesantren salafi terpadu alih salah mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala selalu meningkat tidak hanya pengajarannya tapi pendidikannya juga menciptakan anak-anak yang soleh yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi เ a ื่อให้ a ังคมและปร a n ทศชาติได้ร k บประโยชน์มาก a ึ้ y a ังนั้น a มขอ a ภัยด้วยว่า u ออภัยคุณอาอิลามาฟ i ฮิไครุลอิสลามลิมุสล i มินไครุอินโดนีเซ i ยแ a ะอินโดนีเซีย a ขอ a ัลลอฮฺทรงอัล a อฮฺ l a งอั a ลอฮฺทรงอั